Selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak ya, Kalau、uh, saya lihat ya Halo ya. Kalau saya lihat ya Itu banyak sekali itu janji-janji、uh, Itu tidak terpenuhi ya Nanti kita bikin proposal lagi Tampaknya u t ya bukan sudah Tapi seringkali pengalaman itu tidak、uh, Jadi lagi Jadi,、eh, sepertinya semua program itu c u m a d i atas kertas, itu jadi seperti apa kosong semua, aja mana itu buktinya? Gitu, terima kasih Pak. Ada penonton selanjutnya, Bapak Agus? y a selamat siang. Silakan, Pak Agus. Ya, opini saya memang dari apa namanya, p e m a i n p a yang diberikan gubernur itu sepertinya merepresentasikan bahwa sesungguhnya blueprint pembangunan dari... Jika Jakarta ini enggak, enggak ada perencanaan jangka panjang seperti itu, ganti pemimpin beda lagi kebijakan. itu kan ini layaknya, kenapa s e b e l u m n y a diberi izin untuk pembangunan,、ah, menorel, sekarang lebih komentar, tidak efisien seperti itu? Ini kan sama aja, dia berbicara bahwa... Pemerintah DKI ini sebenarnya nggak siap atau nggak becus ya untuk membangun DKI Jakarta ini menjadi lebih baik. Karena mereka sendiri sebenarnya nggak nggak tidak matang ya dalam perencanaan. Terima kasih. Terima kasih. Bu Yeni, selamat siang. Bu, besi-besinya mau dikemanain ya?、Tuh? Besi betonnya itu g e d e g e d e begitu. Rusak jadinya itu. Harusnya dipikirkan dulu sebelum mau bikin beginian gitu. Dananya berapa, ininya berapa. Itu harus dipikirkan, jangan sembarangan t a n c a t oke、okay, mau jadi m o n o r e l wah kasihan d a n investasi di sana Bu. Dasar pemerintah Indonesia itu goblok. Assalamualaikum. a a l a i k u m s a l a m silakan Pak Sugi. i Ya, pemerintah kita tidak goblok sebenarnya. o g n o m o g n o m pejabatnya itu yang pinter nyari duit dengan tidak halal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sugi, Ibu Karolin selamat siang. Silakan Ibu. Ya, daripada b u n g b u a n g uang kan sekolah-sekolah j -sekolah itu banyak yang rusak, tidak a r t a lebih baik untuk itu daripada b u n g b u a n g uang. Ya, baik. Terima kasih, Bu Karolen.